Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalam Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian -saudara Yang dirahmati oleh Allah SWT ini suasananya perut penuh mungkin agak setengah-setengah ngantuk jadi pada kesempatan ini saya akan bercerita saja tapi jangan-jangan setelah mendapat ceritanya terus tidur mudah-mudahan tidak Pokoknya nanti kalau sudah ada yang kelihatan kok ngantuk berarti saya harus selesai. Oke. Saya akan menyampaikan kisah atau cerita ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya mulai ayat 87 sampai dengan ayat 90 Jadi silahkan yang membawa mushaf Al-Quran Baik di sampunya maupun di HP-nya Silahkan di buka Tidak apa, apa Bapak ibu sekalian Allah bercerita kepada kita ada dua orang nabi yang dua-duanya diberi ujian oleh Allah berupa kesedihan lalu dua-duanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua doa nabi ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Cuma bedanya, yang pertama doanya dikabulkan oleh Allah dalam waktu cepat Sementara Nabi yang kedua doanya dikabulkan oleh Allah setelah berpuluh-puluh tahun menunggu Nah kalau kita boleh milih, milih yang mana? Bahkan ada yang belum berdoa sudah minta digabulkan Kita mulai dengan ayat 87 Allah bercerita tentang Nabi Yunus Alayhi salatu wassalam Jadi Nabi Yunus diuji oleh Allah Di telan ikan ini ujian sekaligus teguran. Kenapa ditegur? Karena Nabi Yunus diutus oleh Allah berdakwah di satu daerah, tapi berdakwah, berdakwah, berdakwah kok lama tidak ada yang gubris, tidak mendapat sambutan. Akhirnya Nabi Yunus tidak sabar, pindah ke daerah lain. Ketidaksabaran di dalam mengemban amanah itu kemudian ditegur oleh Allah diingatkan dengan cara dalam perjalanan itu ditelan oleh ikan itu ceritanya tak panjang naik kapal dulu ada masalah baru dilipat sampai intinya sekarang Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Sebagai seorang manusia tentu tidak ada yang bisa dia lakukan pada saat ada dalam ujian seperti itu yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa. Nah, di sini episode doanya di sini. Maka di situ Allah mengatakan, "Fa nadza fid dzulumati, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dalam kegelapan itu Bapak ibu sekalian Nabi Yunus berdoa Dengan doa yang singkat Saya yakin bapak ibu Sudah banyak yang hafal Doa yang dibaca oleh Yunus itu La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu Minadolimim Jelas singkat Cuma ada rahasianya Coba kita perhatikan La ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain engkau Ini yang kita sebut dengan kalimat tahlil Subhanaka maha suci engkau Ini yang kita sebut dengan kalimat tasbih Subhanaka inni kuntu minal dolimin Sesungguhnya aku termasuk orang yang dolim Ini ungkapan Nabi Yunus itu tokan Merasa bersalah ketika berdakwah tidak sabar Jadi kalau dilihat dari redaksi kalimat doanya hanya ada kalimat tahlil, kalimat tasbih, ungkapan tobat, belum minta apa-apa. Dan ada nah, permintaan apa-apa di situ? Ibaratnya kalau orang mau berdoa, ini baru mukadimahnya. Belum mengatakan ya Allah selamatkan aku dari perut ikan ini belum Ya Allah keluarkan aku dari musibah ini juga belum Baru ada tadi itu Kalimat tahlil, kalimat tasbih dan ungkapan taubat Tapi Allah itu tahu Meskipun apa yang diinginkan oleh Yunus itu tidak diungkapkan secara lisan, Maksudnya kan jelas Tidak ada maksud lain Selain kepingin keluar dari sini. Nah, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu apa yang sedang berpecamuk di dalam pikiran kita, termasuk niat kita masing-masing. 100 orang misalnya di sini ini Allah kan tahu. Ada yang memang kepingin dengarkan pengajian, ada yang tak tahu apalagi niatnya Allah tahu. Karena doa yang baru mukodimahnya itu sudah langsung dikabulkan oleh Allah. Baru mukodimahnya. Makanya di sini Allah mengatakan pada ayat 88, fas tajabna lagi. Nah, langsung aku kabulkan doanya Yunus. Fas tajabna lari. Belum minta sudah dikabulkan wa najaynahu minal dan aku selamatkan Yunus itu dari kesulitannya Ikan itu kemudian muntah Nabi Yunus keluar selamat dengan izin Allah Subhanahu Awalnya ayat itu hanya sampai di situ titik ya jabna lahu Aku kabulkan doanya Yunus Aku selamatkan dia dari kesulitannya titik. Berhenti di situ ayatnya Nah, lalu sahabat-sahabat bertanya Ya Rasul Kalau ada orang dapat kesulitan Lalu berdoa kepada Allah Doanya seperti Nabi Yunus tadi La ilaha ila anta subhanaka Ini kuncunan dolinin lalu dikabulkan dan diselamatkan itu khusus Nabi Yunus atau yang lain juga Sahabat ini cerdas Kalau orang dapat ujian terus doa itu itu dikabulkan hanya untuk Yunus nanti kita-kita juga masuk enggak Ya, nanti enggak bisa jawab memang ayatnya cuma sampai di situ mau dijawab apa Begitu Nabi mendapat pertanyaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat-Nya, "Turunlah lagi potongan berikutnya wa kadzalika nunzil mukmini." Demikian juga aku selamatkan seluruh orang mukmin. Artinya baik Yunus maupun tidak seluruh orang mukmin kalau pas ada kesulitan lalu berdoa kepada Allah khususnya dengan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus Allah berjanji mengkabulkan doa kita itu berlaku bagi seluruh orang mukmin tidak terkecuali. Nah ini contoh yang doanya dikabulkan oleh Allah tidak lama. Ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan Yunus itu hanya bertahan waktu itu di perut ikan Ada yang mengatakan tiga hari, ada yang enam hari Tidak sampai sepekan sudah selamat Yang kedua sekarang Allah bercerita tentang Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu kesulitannya, ujiannya adalah ini sampai usianya tua belum dikaruniai Allah anak ini belum berdoa dan dikabulkan padahal aja berdoa dan tak kurang kok. Itu kesulitannya Nabi Zakaria. Kesediaannya, ujiannya Nabi Zakaria itu sampai usianya sudah tua belum dikaruniai oleh Allah taala. Ini ujian. Beliau itu nabi, rasul orang baik tapi belum dikaruniai oleh Allah anak itu sedih, sedihnya terus siapa yang akan melanjutkan dakwah ini siapa sementara ada orang yang mungkin banyak berbuat dosa, ahli maksiat banyak berbuat dolim, koruptor, anak ini angkeh itu kan jengkel juga gitu. mestinya kan yang orang baik-baik itu anaknya banyak nah yang jelek-jelek begitu makanya itu menjadi kesediainya Nabi Zakaria ditambah lagi ungkapan kesediainya itu beliau curhatkan kepada Allah di dalam surat Maryam di surat Maryam itu Allah mengatakan bahwa Nabi Zakaria itu berkeluh kesah رَبِّيْنِّي وَحَنَّلْ عَنْهُمُ مِنِّي Ya Allah tulang-tulangku ini sudah rapuh artinya sebagai seorang suami tenaganya itu habis sudah Washta alar sucai ba uban di kepalaku sudah menyala, artinya umurnya sudah tua. Ya, ya. Ditambah lagi, wamroati akhir, istriku ya Allah itu mandul. Secara manusiawi, logika manusia, usia sudah tua, tenaga habis, istrinya mandul, dak mungkin punya anak. Itu logika manusia, dak mungkin. Mau anak dari mana? Makanya Sedih Tapi Bapak ibu sekalian Justru yang tidak mungkin itu yang diminta Itu luar biasanya Orang yang kalau Mas uh, berdoa kepada Allah Sementara dia masih bisa berusaha Biasanya doanya itu kurang sungguh-sungguh ya, Kurang tulus, kurang serius Minta kepada Allah rezeki Tapi kerjanya di Qatar, tidak serius itu Di sini rezeki gampang Tapi coba Harta habis, utang banyak, ditagih pagi, petang, dan siang. Terus berdoa kepada Allah minta rezeki, serius ya. Nah, Zakaria itu justru yang secara logika itu tidak mungkin. Justru itu yang diminta. Di sini Allah bercerita tentang doanya Zakaria. Wa Zakaria. Iznaka Rabbu Rabbil la tadharni fardaw anta khairul warithin Ingatlah ketika Zakaria memanggil-manggil nama Tuhannya doanya Rabbi ya Tuhanku la tadharni fardah jangan kau biarkan aku fardah hidup seorang diri wa anta khairul warithin Padahal engkaulah sebaik-baik yang bisa memberi keturunan. Bedanya, kalau doanya Nabi Yunus tadi kan baru mukat belum minta apa-apa. Kalau doanya Zakaria Zakariyani, tak pakai mukat dimah, mukat diman? Itu the point. Robi Latadharni Terus, gaya bahasanya bukan minta, tapi ngancam. Tersamping kebu. Dia tidak minta. Kalau minta kan mungkin bahasanya Allah berilah aku keturunan. Tapi ini tidak. Robiillah Ta'ala Nifarda. Jangan kau biarkan aku hidup tanpa anak. Wa antasoyidul wali. Cipadon kau kan sebaik-baik yang bisa memberi keturunan. Sekali lagi. Yang diminta oleh Zakaria adalah yang tidak mungkin secara logika Tetapi oleh Allah dikabulkan juga Nah dikabulkannya doa ini Itu yang perlu kita catat Nabi Zakaria dikaruniai oleh Allah anak ini Umurnya 86 tahun Kalau ukurannya umur kita sudah tua umur 86, itu pantasnya kita itu minta apa? doa ya. paling minta khusrul khotimah loh kok ini minta anak terus kalau lahir sih ngomong sopo. Gitu. itu ini ungkapan kegundahan hatinya dikabunkan oleh Allah Fas tajabna lahu satu. Aku kabulkan doanya Zakaria Yang kedua <tuh> Wa wahabna lahu Yahya Aku beri dia Anak laki-laki Sekaligus dikasih namanya Nah, Aku kasih dia anak laki-laki Namanya Yahya Jadi nama Yahya ini Pemberian Allah langsung kalau lahir di Arab, ya namanya Yahya. Kalau lahir di Jawa, Ure. Yang dia bahasa Arab, bahasa Jawanya ya Tidak Kok Iyopas, Jadi nama Yahya itu langsung pemberian Allah Ya persoalan bagaimana cara memberinya itu Kita tidak diberitahu Al-Quran Tapi itu pemberian Allah Makanya ada sebagian ulama yang dalam hal akikoh, mengakikohi anaknya itu kan Kalau menyembelih kambingnya hari ketujuh Memotong rambutnya hari ketujuh Kalau memberi nama, tidak usah nunggu hari ketujuh, tidak apa-apa Lahir dikasih nama, tidak apa-apa nah, ini contohnya, lahir langsung bernama Bahkan yang sekarang anak-anak muda, belum nikah itu sudah Merancang <tuk> nama anaknya itu Nah, aku kabulkan doanya, aku beri dia anak laki-laki namanya Yahya dan yang ketiga Wa aslahna lahu zaujah, aku perbaiki istrinya. Apa maksudnya? Para ulama ahli-ahli tafsir mengatakan Allah memperbaiki istrinya Zakaria itu bukan masalah akhlaknya bukan kok dulu akhlaknya jelek lalu enggak punya anak baru setelah baik punya anak enggak punya anak itu enggak perlu baik. Ya kan? Orang berzina aja punya anak kok. Tapi yang dimaksud dengan aku perbaiki istrinya itu adalah yang dulunya sudah difonis mandul berkat doa yang tulus dan dikabulkan oleh Allah yang mandul itu bisa punya. Itu berkat doa. Ya, persoalan berobat itu sudah kewajiban. Tapi doa itu yang menentukan segalanya. Nah, ini kita sudah diberitahu oleh Allah dua orang mendapat kesulitan dua-duanya berdoa dua-duanya dikabulkan hanya yang satu dikabulkan cepat yang kedua dikabulkan lambat jadi kalau kita berdoa kepada Allah harus disertai dengan perasaan keyakinan bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah persoalan kapan itu terserah Allah minta kepada Allah diberi rezeki ditambah rezekinya yakin itu dikabulkan tetapi kapan dikabulkan dan bagaimana cara Allah mengabulkan itu terserah Allah jangan sampai ada orang berdoa kepada Allah minta rezeki tapi kok perasaannya itu kok tidak ditambah-tambah tidak boleh begitu kenapa Bisa jadi dikabulkan dengan cara memang rezekinya tambah Bisa jadi cara Allah mengabulkan itu adalah dengan rezekinya tetap Yang semestinya kemarin itu mestinya ada musibah Habis rezekinya tapi diselamatkan oleh Allah dari musibah Itu bentuk dikabulkannya doa. Belum tentu tambah Bertahan tetap itu juga bagian dari dikabulkan Nah episode berikutnya itu Allah memberi kita tiga kunci kenapa doa-doanya Yunus Zakaria itu dikabulkan kuncinya tiga pertama innahumkanu yusari'una fil khairah mereka ini adalah orang-orang yang yusari'una fil khairah Orang-orang yang memiliki kebiasaan selalu bersegera, cepat-cepat melaksanakan kebaikan Apa maksudnya? Orang yang kepingin doanya dikabulkan oleh Allah Jangan pernah menunda-nunda ibadah Jangan pernah menunda-nunda amal Saleh. Ketika waktunya sudah tiba Saatnya sudah wajib Jangan pernah ditunda Salat Tepat di awal waktunya Itu tidak menunda Zakat Ketika sudah mencapai nisab, Ketika sudah sampai haul Wajib disakati Tidak perlu ditunda Haji Ketika sudah mampu Artinya mampu itu bekalnya ada Terus Sehatnya ada, terus keamanan ada, terus kalau di Indonesia antriannya sudah tiba Itu istitahat, jangan pernah ditunda Karena faktor antrian sangat menentukan Di Jawa Timur antriannya 12 tahun nah, Kalau mau lebih cepat di Papua Nah <tuh> itu antriannya cepat Jawa Timur 12 tahun kalau masih hidup ini jadi pertama kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah pertama jangan pernah menunda amal ibadah ketika waktunya kesempatannya sudah tiba kerjakan Jangan pernah menunda. Yang kedua, waya jawu nana rogo Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berdoa kepadaku. Kata Allah, rogo di kala senang, di kala lapang, warohhabah ba atau di kala sedih, di kala sulit. Ini yang disebut dengan istiqomah dalam doa. Betapa banyak kita ini kalau rezekinya lagi sempit rajin ke masjid. Ini, baru pertama, lanjutannya belum Pak. Ini. Tapi kalau rezekinya lapang enggak ke masjid lagi. Kalau sedang terbaring di rumah sakit di sini infus, sini infus, sini. Semua alat ingat mati. Tapi kalau sudah sehat, sudah tidak ingat apa-apa. Itu tidak konsisten dengan kebaikan. Dalam kondisi apapun, dalam saat miskin doa, saat kaya juga doa. Saat sehat doa, saat tidak sehat juga doa. Begitulah seharusnya kita. Waya da'unana ragu bawa rohata. dan yang ketiga kunci dikabulkannya doa adalah wa kana lana khashai. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk kepadaku kata Allah Khusyuk dan tumadinah itu beda. Masuk. <tik> <tik> <tik> khusyuk dan tumadinah beda kalau ada orang sholat berdirinya bagus rukuknya bagus sujudnya bagus, tahiyatnya bagus namanya tumah nina tapi apakah orang yang sholatnya tumah nina itu sudah pasti khusyuk belum. kok tahu? <tuh> pengalaman <tuh> belum tentu khusyuk walaupun sholatnya itu tumah nina sebab kadang-kadang ada orang itu yang misalnya kalau di Indonesia mau masak cari korek kan korek api dicari ndak ketemu-ketemu dimana mana-mana ketemu mana korek ini terus salat Allahu akbar ketemu koreknya itu tandanya ndak khusyuk khusyuk nyari korek Pak itu bedanya orang tuh maknina dan khusyuk itu seperti apa? Kalau tuh maknina masuk rukun solat karena itu bisa diusahakan dengan mudah karena itu sifatnya fisik. Kalau khusyuk bukan rukun solat tapi harus. Coba kalau khusyuk masuk rukun solat batal semua solat kita. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya. Untuk bisa sholat khusyuk Sebelum sholat kan Nabi Mengajarkan pakaian ini Harus bersih Tempat ini juga harus bersih TV dimatikan Kan begitu Dan kalau sholatnya di depan TV ya Tidak nah, mungkin Nah ini khusyuk kalau di dalam sholat saja khusyuk itu sulit untuk diwujudkan Apalagi khusyuk dalam arti tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah di luar sholat Jauh lebih berat lagi Saat kita sendiri maupun bersama orang lain Kita harus taat pada Allah Saat di siang hari maupun di malam hari Kita harus patuh kepada aturan Allah Itulah orang yang khusyuk tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Nah, sudah dan inilah tiga kunci rahasia mengapa doa doanya Yunus dan Zakaria itu dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi, apabila orang mendapat kesulitan berdoa kepada Allah dengan khusyuk, maka yakinlah doa itu dikabulkan oleh Allah. Kalau tiga kunci tadi itu di dimiliki. Persoalan kapan dikabulkan itu hak dan urusan Allah. Dan kalau berdoa kita harus yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku dan Maulidah Daulah Assalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ustaz kesempatan baik yang telah memberikan tausiyah kepada kita sekalian dan ada masih uh, ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit dipersilakan kalau bapak-bapak ada yang ingin dipertanyakan ini diberi waktu sekitar 5 menit atau 10 menit silakan Bapak-bapak bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah batal lunya dipersilakan ambil dulu dulu karena setelah ini kita akan melaksanakan sholat isha berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat Tarih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ini fase uh, Cengotanya doanya dengan doa Dabi jadi doa Nabi Yunus itu kan doa dalam uh, kesulitan yang uh, menghadapi sebuah kesulitan Apa doa-doa kayak Nabi Yunus tadi itu bisa di Bua uh, itu bisa dibikin bur'ah ad-harian Jadi uh, untuk masalah kita menghadapi kesulitan atau enggak, Selain itu kita uh, gunakan untuk bur'ah ad-harian jadi tanpa menghadapi kesulitan dan marti dalam sehari uh, uh, mungkin kita nggak ada kesulitan. Tapi uh, kesulitan yang yang kita hadapi tidak nggak nggak seberat dengan uh, apa yang Nabi Yunus uh, hadapi. Uh, mohon penjelasannya Pak. Salamualaikum warahmatullah Siap. Assalamualaikum Jadi yang diucapkan oleh Nabi Yunus itu bisa kita pakai dalam segala hal dalam segala kondisi bahkan itu bisa dipakai sebagai mukut dimahnya doa karena di dalam hadis itu termasuk doa-doa ismullah al-na'lam yang apabila kita berdoa dengan kalimat-kalimat itu besar kemungkinan dikabulkan doa sama dengan doa misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama ini boleh dipakai oleh yang sudah punya anak yang belum punya anak bahkan yang belum punya istri juga boleh pakai doa ini meskipun di dalam kalimat doanya itu dari istri-istri kami wah ini belum nikah juga boleh pakai doa itu termasuk doa-doa di dalam orang uh, kurang yang lain nah itu bersifat umum itu yang pertama, yang kedua itu juga menunjukkan betapa dalam kondisi apapun kita ini tetap membutuhkan Allah bahwa kita ini lemah Allah yang bawa kita ini fakir, Allah yang maha kaya itu terungkap dari doa Nabi Musa. Jadi boleh dipakai siapapun kapanpun dalam kondisi bagaimanapun insyaallah terangkat. Ya, wallahualam bissawab. Bagaimana? Ya. Pemberian Allah berupa kenikmatan kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama ada yang dinamakan nikmat artinya Allah memberinya karena kasih sayangnya Allah memberi karena keriduannya tetapi yang kedua Allah memberikan kebahagiaan kepada orang bukan disertai dengan ridunya. Ya, sekali lagi ada yang diberi oleh Allah kenikmatan dan diridui disenangi oleh Allah ada juga orang yang diberi oleh Allah kenikmatan Tapi tidak disayangi oleh Allah Bukan karena ridhonya Yang kedua ini Namanya Iskidroj Kalau bahasa Jawa itu Diululu Bahasa Indonesia nya apa? Ditipu kalau orang mu'min taat beribadah Kemudian mendapat kenikmatan itu hadiah Itu salah satu wujud kasih sayang Allah Tapi kalau ada orang tidak muslim Atau bahkan berbuat maksiat, Tapi kok tetap merasakan nikmat Itu bukan ritu Allah Tapi itu istidroz Istidroz itu orang yang jelek dikasih umur panjang biar tambah nemen jeleknya. Nanti kalau sudah benar-benar jelek, nah, adabnya di terakhirnya. Sehingga kepada orang yang tidak beribadah, tapi kok aman-aman aja hidupnya, sejahtera secara materi, jangan pernah terkecoh. Itu tidak diriitoi ono tadi nah itu. Jadi beda dalam kita mensikapi saja. Kalau dunia ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang bekerja dapat, tapi ada yang dapat rezeki dengan diri dari Allah, ada yang dapat uang dengan tanpa diri dari Allah. Jadi kita tidak boleh silau dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang non muslim. Karena hidupnya hanya sampai di sini aja nikmatnya di akhirat sudah tidak ada lagi. Nah kita jilid 2 dan hidup kita ini. Ini jilid pertama nanti ada jilid kedua. Cukup? Masih ada lagi? Juga biar uh, kita tutup dengan doa kepada Tuhan Tuhan melalui Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi